udara kamblemba, oh, udu semua, oh, Sorry, sorry, sorry. terus raya dat mana cah ya, w ah, oh cah tau, ah, aduh, aduh, hai, <coughs> ah, halo, jadi sekarang aku mau bikin Q&A part ke dua, eh, uh, sebelumnya maaf karena aku gak bisa cover lagu dulu, soalnya suaranya lagi hilang, main gak pulang-pulang jadinya nggak bisa cover laku lagi oh belum bisa cover laku dulu gimana lain karena dari kemarin banyak banget dari kalian yang minta buat aku bikin GNA part kedua jadi tak turutin kebetulan juga kemarin aku udah posting foto di instagram terus udah banyak yang komen nanya-nanyain buat kalian yang belum tahu tentang aku terus pengin tahu aku lebih dalam lagi udah tak pilih beberapa pertanyaan dari kalian yang udah ngawakilin semuanya jawab satu-satu ya ah uh, langsung ke pertanyaan pertama dari Alia Ramada kenapa lebih sering milih ngecover lagu yang pakai bahasa Jawa atau lagu Jawa daripada Indonesia kak padahal banyak banget penyanyi cewek yang lebih milih ngecover lagu pakai bahasa Indonesia sama lagu mancanegara kenapa lebih suka cover lagu Jawa karena Pertama kali aku masuk ke YouTube dan aku cover lagu itu, kebetulan lagunya lagu Jawa Dua lagu Jawa sama satu lagu dari luar Terus pas udah di upload, ternyata banyak yang minta aku cover lagu Jawa Peminatnya banyak dari situ Akhirnya udah deh aku terus cover lagu Jawa terus Dan aku juga nyamannya cover lagu Jawa karena lebih enak aja nyanyinya Hah, pertanyaan kedua dari Risa Navisa underscore 61. gimana rasanya perjuangan kakak dari nol sampai sekarang pasti semuanya bangga ya kak N selamat juga tambah tambah sukses kedepannya amin gimana rasanya Seneng lah pasti bangga karena kan biasanya cuma ngecover Eh, nggak nggak cover sih biasanya cuma nyanyi nyanyi buat di pasang di snap wa aja terus tiba tiba ditawarin buat rekaman terus akhirnya kok banyak yang suka dan sampai sekarang Tuh gak, gak pernah kebayang dan gak pernah kepikiran kalau bakal sampai sini Gitu dari Iqbal Febriana Iqbal Febriana cowok atau jarang. Mbak Ora pernah gak dibully temen di SMA terus gimana nang pernah dulu awal awal masuk SMA kelas 1 pastilah gila apa? masuk SMA kelas berapa kebetulan sama teman sekelas sendiri dulu tuh gak tau salahnya apa terus pokoknya sebenarnya ngebullynya tuh kalau cuman dari omongan sih gak masalah tapi dulu sampai aku pernah izin gak masuk sekolah tuh surat izinku tuh gak disampaikan ke guru terus sama mereka tuh dibuang terus tas sekolah aku juga pernah diumpetin sampai sebulan itu baru ketemu Edan uh. <laughs> akhirnya dipanggil sama BK sudah deh sekarang apa ikan karena Kebetulan kan satu kelas terus sampai kelas 3 jadinya gitulah. Hah! Jan malah Gua aku pahitan <tum> Nggak Enggak lah Enggak-ngak Haa lanjut Pertanyaan dari T underscore R underscore I underscore O underscore N underscore B Mantap ya Ed waro Kasih tahu ke kita tipe cowok idamannya kayak apa Aduh Hah <tum> Tiba cowok idama, eh taman Gak muluk-muluk sih Baik, penting, eh baik tetap penting Nomor 1, terus Bergomis, jangan Terserah sih itu mah Mah <gulik> eh baik Terus, sayang sama ibunya Karena kalau cowok udah bisa sayang sama ibunya Pasti udah sayang sama, bisa udah pasti sayang sama ceweknya Yung buding tapi Yung buding Terus, gak kasar gak suka main cewek main cewek itu ya kayak apa ya misalkan ya ngerti lah maksudnya cowok mudeng tau mesti main maksudnya main cewek dalam artian main bareng sama cewek lain tapi pacarnya nggak tahu atau apa gitu kan nggak ngerti toh itu tapi pacarku gak pernah kayak gitu alhamdulillah orang tau amun <tuk> <tuk> gak enggak marah i to pokoknya baik Sayang keluarga Rajin menapung Yoi eh e, Terima apa adanya Wih Sangat Eee ah, lanjut, lanjut lanjut lanjut Dari Ricky HNDR Underscore Kau ini adik lasku dirugi di. Eh bukan di. Mbak Woroh Misal suatu saat ada orang lain nawarin buat gabung ke kru nya Mau ikut atau fokus sama yang udah ada sekarang Dijawab ya kalau misalkan nanti Kedepannya ada yang mau ajak gabung bukan sombong tapi pengen sendiri aja karena belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin kan ikut orang juga Jadinya kayak gitu tapi kalau misalkan buat duet atau kolab mah masih nggak apa-apa tapi kalau buat gabung pakai nama bukan nama atau gimana itu kayaknya nggak lebih nyaman sendiri aja <lacht> mas S-nya tiga Ryan apa tanggapan Mbak Orok tentang hak cipta Karena sekarang ada yang berpendapat yang cover lagu lebih sukses dari pemilik atau penyanyi lagu aslinya. Tapi apapun itu suara Mbak Bora mantap. Ush. Makasih. Sebenarnya tuh pendapat itu tuh enggak mutlak karena banyak juga penyanyi-penyanyi yang penyanyi pencipta lagu juga lagunya dia dan dia sendiri juga terkenal gitu. Jadi kita ngecover juga bukan cuman buat kita sendiri, niat kita juga promosiin lagunya orang ini kan. Jadi Kalo dikira eh dipikir lebih sukses dari pemilik eh itu jadi eh, uh, lebih sukses dari pemilik atau penyanyinya tuh nggak juga habis sebagian besar juga nggak kayak gitu banyak juga penyanyi yang terkenal gara-gara dia punya lagu sendiri gitu Lanjutkah? pertanyaan dari sesania Nadiva Cara ngadepin pasangan kalau lagi marah kak Edward. Tidak tahu semuanya yangku. Kalau aku ya, kalau aku mah tergantung dulu yang salah siapa. Kalau misalkan yang salah aku ya minta maaf terus nanti dijelasin salahnya apa. Terus kalau misalkan masih mau marah ya biar marah dulu. Nanti kalau udahin apa sih baik lagi. Tapi kalau yang salah yang cowoknya atau yang ceweknya bukan kita. Dia jangan ikutan marah Bilangin tahu salahnya apa Terus dia harus gimana Aduh Terus dari Maman underscore Firman underscore Dua tiga Jelasin dong kak gimana channel Ropi Dohati kedepannya Kedepannya semoga cepat punya Single sendiri eh. Amin Amin ya Allah oh, Nanti buat yang denger-denger tuh yang nonton kawe nah, no aku laku <susuk> <susuk> <gayari> next dari Siwan di Simot <tuk> mau nanya Mbak nanti kalau misalkan bisa sampai bikin konser gitu pengen duet sama siapa dan ikut taman aku pengen duet sama Doliarsa. <tuk> Aduh, <tik> <tik> malu. <tik> uh. Terus di kota mana? Kalau bisa sih di Magelang dulu ya. Tapi kalau kalau di Magelang tuh keterbatasan tempat. Terus orang-orangnya juga habis bagian -bag. besar udah udah kenal aku duluan sebelum aku, aku udah di Youtube gitu. Jadi, tapi tetap penginnya sih di Magelang dulu. Di kota aku dewi tau. Yo. Bang, bang. Uh -huh. Eh, gak boleh bilang Ih, <tik> <tik> Nanti pada ke rumahku. Teriak gitu ya. <tuh> Aduh, eh kok abis? pertanyaannya Habis Gak ada nyuruh aku nyanyi apa ya Gak, ya nyanyi, <tuh> <Kok> nyanyi <barang>? <tuh> <tuh> Hah, mungkin itu dulu Q&A yang kedua dari aku Ditunggu cover aku selanjutnya Buat kalian yang kemarin minta lagunya Junggu Bukti sama Sepinnya Pengi Nanti di ini. Secepatnya, doain dulu Suaraku balik eh, Ya, Semoga Q&A yang ini juga Bikin kalian ketawa-ketawa lagi yang e, kek kemarin ya Jangan <gifat> lupa nonton Like and Subscribe Eh, gimana sih? Jangan <gifat> lupa di subscribe, di like, di komen yang bagus-bagus Di share Di mana-mana Biar pada nonton Itu dulu Asyik Bye Ya, aku okay. Ah <gifat> <gifat>